Mitra bisnis, asosiasi pengusaha tekstil meminta pemerintah mengkaji ulang besaran tunjangan hari raya THR yang wajib diberikan setahun sekali kepada buruh dengan besaran satu kali gaji. Asosiasi menilai besaran THR saat ini terlalu tinggi seiring kenaikan UMP dan biaya-biaya lainnya belakangan ini. Menurut asosiasi, besaran THR baiknya mengacu pada kekuatan dari masing-masing perusahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Garment Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda soal ini? Memang dilema sekali. Ya, di satu sisi pengusaha itu juga kenaikan itu kan langsung. Kenaikan buruh kenaikan listrik, kenaikan ini, kenaikan itu. Itu sepertinya kayak pengusaha tuh dibebanin untuk bertanggung jawab terhadap tanggung jawab sosial yang seharusnya. Itu dibebankan juga kepada pemerintah gitu. Misalnya kayak kita dari pengusaha udah membayar jam sosok tiba-tiba uang jam sosok semena-mena tanpa seizin buruh dimasukkan ke bpjs misalnya itu kan semena-mena banyak sekali hal-hal yang sebetulnya itu juga menjadi tanggungan pemerintah pemerintah kita itu manajemennya tuh buruk sekali ya mau dilihat dari segala macam income dari migas dari ini dan lain-lain yang sangat mengerikan gitu loh. Dan pemerintah kita itu tidak berpihak kepada industri nasional Indonesia, lebih banyak berpihak kepada industri asing. Kalau kita lihat semua sumber daya alam kita hampir semuanya dikuasai oleh Perusahaan asing yang bukan perusahaan nasional Indonesia. Garment dalam macam itu dimiliki kebanyakan oleh perusahaan nasional Indonesia. Harusnya perusahaan nasional ini disupport oleh pemerintah. Jadi ada subsidi juga, gitu loh. Misalnya urusan kesehatan harusnya itu ditanggung jawab pemerintah, bukan melulu kita kita ikut membayar, tetapi pemerintah juga. Dia ya harus membayar, karena dia kan juga masyarakat Indonesia. Dan Pak Bena yang masih miskin. Jadi memang dilema sekali, karena kenaikan UMR itu juga ya, semau-maunya semau-maunya dari pemerintah. Saya melihat, oh memang benar, ini kan seharusnya gini. Ya pemerintah yang harusnya bertanggung jawab juga dong. Gitu. Apalagi kan namanya industri padat karya, dimanapun masih disupport oleh pemerintahnya. Sementara kita dibebanin macam-macam. Jadi saya bisa kira ini masalah yang sangat dilema kali. Kalau terkait THR atau gaji ke-13 bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya memang udah harus gitu. Tapi sekarang kan masalahnya karena semuanya naik, kemudian ada upah sundulan juga. Misalnya kayak saya di sini, yang namanya office boy, yang dulunya hanya 1 juta seprapat. Sekarang harus naik jadi 2 juta setengah, kira-kira. Kan? Yang lainnya di atasnya kan malas dong. Saya kok cuma 2 kali lipatnya, saya harus terpaksa kita harus naikkan. Nah ini menjadi dilema karena pemerintah semena-mena di sini temproh menaikkan. Oke lah, udah ada dengan tripartis dalam macam. Saya mengerti gitu. Tetapi itu bukan sebuah keputusan yang yang yang meringankan buat buat pengusaha. Kita juga harus pilah-pilah. Mungkin lagi pilah-pilah mana pengusaha yang memang sudah, wah, pengusaha yang otomotif, Batu bara ya itu udah harus jelas boleh harus. Ya kan, malah mungkin harus lebih dari 13 bulan gaji. Saya tahu ada perusahaan-perusahaan yang memberikan 14 bulan gaji. Tetapi kalian memang dihitung-hitung-hitungan hitung, hitung yang berat ya, harus ada toleransinya. Dan itu tentu tidak boleh semuanya asal klaim, oh saya nggak bisa. Pemerintah harus memiliki silikel, alat untuk melihat apakah perusahaan ini memang mampu atau tidak. Jangan subjektif aja, oh ini segini udah pasti harus mampu dong. Gila loh, apalagi sekarang kan. Bahasanya sudah kasar-kasar keluar dari pejabat kita juga. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Garmen Indonesia, Popi Darsono. Saya Wendy Lem.